Turunlah kemudian dua surah sekaligus surah 93 surah 94 yaitu surah ad-duha dan al-insyirah. Oke. Okay. Ini materinya dahsyat ya. Uh, penting sekali saking pentingnya ini cepat habis tuh. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Zakallahu khairan. Ya. Ya, Oke, kelihatan ya? Baik, yuk pelan-pelan. Jadi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 Wal laymi saja Ma wadda'aka rabbuka wa maqala Ma wadda'aka rabbuka wa maqala Ma wadda'aka rabbuka wa maqala Walal akhiratuhu khairun laka minal awla Walal akhiratuhu khairun laka minal awla Walasawfei u'atikah rabukah fatarubah Walasawfei u'atikah rabukah fatarubah Alam yajidkah yatiman fahawah ووَجَدَكَ ضَلَّلًا فهدى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فأغنى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى سَأَمَّا Wa ammasa'ila fala tanhar Wa ammasa'ila fala tanhar Wa amma li ni'mati rabbika fahadis Wa amma li ni'mati rabbika fahadis Satu surah dulu. Alhamdulillah Izin saya bacakan tadi untuk diikuti Supaya setidaknya Kalau kita pulang Dan ditanya Bagaimana hidupmu Engkau jalani Seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran Yang telah aku turunkan Maka kita pernah menjawab Ya Allah, kami pernah bacakan itu Jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat Dan tidak pernah berinteraksi Dengan Quran, walaupun sekedar membaca Wabduha Aku bersumpah Setiap huruf wawu yang berada di awal kalimat Di satu surah Itu makna utamanya Berarti sumpah ya. Kosam, sumpah Seringkali diartikan Demi Wal ya. asri Demi masa Wal fajri, demi waktu fajar Wal layri, demi malam Intinya, sumpah Sebentar, pelan-pelan kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, yakin tidak? Saya ulang, yakin tidak? Serius? Hah? Kalau yakin, kenapa tidak dilakukan? Itu pertanyaan besar ya? Baik, kalau Allah menyampaikan, oh Allah, tidak bersumpah pun, harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah dalam kaidah ilmu tafsir, berarti ada sesuatu yang sangat penting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 untuk memudahkan maknanya. Teman-teman kalau waktu duha itu jam berapa ya? Oke. Okay. Sebetulnya dimulai sejak matahari itu. Mulai naik. Yang memantulkan. ya Atau menyinari cahayanya itu. Mulai terasa lembut. Ya kalau misalnya kita ambil satu jam sepengah setelah subuh. Sekarang subuh setengah lima lah. Setelah setengah lima ya. Satu jam setengah berarti jam enam kan? Nah itu awal duha tuh, Awal duha.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 Cara mengartikan ini, wadduha, aku bersumpah kata Allah ya Muhammad, demi semua kenikmatan yang kau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya luhur itu, jelas? Wanlaili idah saja dan aku bersumpah al lail, lail itu apa? Malam. malam. Baik, lail turunannya, layali jamaknya, lela, lili, lala itu malam. Jadi kalau ada Ibu Leli, Ibu malam-malam, yeah. Lail, okay. Lail itu malam-malam gelap tak? Gelap. Tapi kalau gelapnya gulita, tidak ada cahayanya, gelap betul gitu. Gelap, ya. Misalnya sedang kita uh, dapati misalnya uh, satu momentum padam lampu, padam semua, dan pas gerhana, macam gelap sekali. Nah itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya, yeah, saja. Walaili Laili,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 Bukan hanya karena enggak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan sehingga merasa seakan-akan kita tu gelap. Makan enggak enak, melangkah susah. Pernah enggak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu seakan-akan makan enggak mau, melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing. Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya <tuh> wallaili idza saja. Perhatikan kalimatnya. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam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 silahkan cek, kalau sedang ada masalah berseterul kan, tapi setelah selesai kan jadi lebih nikmat ya ya lebih senang lagi, lebih cair lagi lebih bahagia lagi, lebih pendukung lagi ternyata ada nilai-nilai kebaikan yang tersimpan, yang belum disadari, sepenuhnya pertanyaannya kadang-kadang mudah diucapkan tapi tidak mudah mempraktekan Bagaimana itu semua bisa ditempuh dengan baik sehingga ketika mengalaminya kita bisa tenang menghadapinya. Maka turunlah surah Al-Insyirah. Saya cepat. Teman-teman. Ini apa? Kelas ya? Baik. Pelan-pelan sedikit. Kira-kira volumenya besar kecil? Kecil ya? Baik.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 Kelapangan hati yang membuat diri kita mampu menerima persoalan apapun itu yang disebut dengan insyirah. Makanya dulu tahun 90-an ada sinetron Hati Seluas Samudra gitu ya. Saya pernah tahu itu. Sama anaknya dia apa-apain juga oh, masih aja ya menerima gitu. Dulu siapa ya? Jeremy Thomas dan lain-lain ya. Saya kira ada gitu. ya. Saya kira itu ya. Saya pernah lihat sejenak sih. Saya jarang-jarang nonton-nonton itu. Pernah-pernah lihat saja Saya senang riset. Senang riset. Jadi kalau saya itu ada riset dakwah, ada riset materi. Saya teman-teman yang musik itu ya. Saya tidak apa? tidak terlalu dekat dengan musik karena saya di Quran gitu. Tapi untuk mengetahui hukum musik itu bagaimana, saya riset. Sampai ke notasi saya tahu. C D F G B C G B C D F G D F G A B C D E G A B C D a, B C D E F G D I C B F G D B F G D I C B G D I B F G D C B F G D I C B F G D I C B F G D I C B F G D I C G G D B C G G G D B C G G D C G G G G G G G G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 kalau wabahrak tahan sampai sini dulu tiga ayat saya mulai dari ayat kedua dan ketiga nanti kan baik-baik wabahna angka wizarak allah di angka wabahrak artinya apa artinya satu beban yang diletakkan di pundak yang berpengaruh kepada semua bagian tubuh kita pernah melakukan atau melihat yang angkat beban ya beban kan semakin berat diangkat semakin terasa ke bagian, -bagian tubuh ya kesemuanya nah itu namanya wizarak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 Kalau ingin mudah menyelesaikan persoalan, kata Quran, setiap ada ujian, langsung katakan pada hati kita. Insya Allah bisa. Gak mungkin saya diuji, kalau saya gak sanggup. Jelas? Dan tanamkan itu pada hati yang paling dalam. Ini gak mudah. Kalau cuma disimpan di pikiran, jadi beban. Tapi kalau anda tanamkan dalam hati, seberat apapun masalahnya. Pasti saya sanggup. Pasti saya bisa. Pernah lihat dulu ada acara 90-an Benteng Hattori? Oke. Pada pakai ya? Pakai si. Ah, gitu kan? Artinya kan bisa jawab ya. tahu Ninja Hatori mendaki gunung, lewati lembah ya, tahu ya. Songgoku songgohan uh, apa? Saya, saya tahu itu Songgoku Kamehameha Piccolo itu yang ditulisnya sosok Watanabe, saya tahu itu <laughs> Benteng Hatori, Benteng Hatori, balik lagi ya. Benteng Takesi ya. Puncaknya kan main pakai itu kan? Pakai tank dia ya, dan sebagainya. Tapi pernah ingat gak pernah, pernah ingat enggak satu episodenya itu? Begitu akan bertarung kan selalu ada motivator di sampingnya itu mengatakan, "Ayo, kamu bisa. Kamu oh, bisa. Kamu oh, bisa." gitu kan? Dia enggak ngaji Quran tuh. Kita punya ayatnya. Pernah enggak? Buka lagi ya dulu ya. Oke. Korea kenapa bisa nyusul Jepang? Salah satunya waktu Jepang itu maju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 ini kalau sedang punya masalah seberat apapun, katakan pada diri kita, insyaallah bisa. Enggak mungkin diuji kalau enggak sanggup. Bisa insyaallah. Bisa. Kepala mah, bisa. <guluh> Jelas? Oke. Okay. Sudah di situ teruskan. Lanjutkan. Warafa'na lak dzikra. Teruskan. Fa ma'al usri. Ah, ini poin terbesarnya. Fa inna ma'a usri yusra fa huruf yang menunjukkan sesuatu berlangsung dengan cepat Inna di ilmu nahwnya berbunyi begini di gramatikal bahasa Arab harful nasbin wa tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabniun 'ala al-fath la mahall lahu min al-i'rab paham tidak Inna <laughs> <laughs> huruf yang digunakan untuk menguatkan informasi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 Inna ma'al osri osrun. osrun Sama dengan Yusrud Lari ke sini Oke okay. Apa artinya osrun? Sulit okay. Sulit itu ada dua Ada so'abun Ada osrun Kalau kesulitan yang relatif Kata si A sulit Si B mudah Itu so'abun namanya Contoh Kata sifulan bahasa Jepang susah. Padahal kata yang lain tidak. Saya ke Jepang anak-anak kecil begini bisa bahasa Jepang, ni kan? Bagi mereka mudah, kan? Saking mudahnya, kata siwa. Anak-anak kecil, bagi mereka mudah, bagi kita belum tentu. Itu sah. Inilah katalah Yabaniya sah dah, relatif. Tapi kalau kesulitan yang sifatnya mutlak, semua orang mengatakan sulit. Maaf bawa mobil sulit atau mudah? Bukan mengendarai ya, bawa mobil bawa. bawa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 Mengangkat sepidol. Semua mengatakan mudah, ringan. Itu yusrun namanya. Perhatikan. Allah tidak memasangkan so'abun dengan sahlun. Tapi memasangkan usrun dengan yusrun. Orang-orang yang punya keyakinan kuat. Setiap persoalan itu akan selesai. Dan dia mengatakan pada dirinya. Aku bisa melewatinya. Maka. Perhatikan kalimatnya kata Quran. Inna ma'ala usri.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 jadi kalau sedang punya persoalan seberat apapun, tanamkan pada diri kita, pasti selesai. Belum nampak, insya Allah pasti selesai. Tidak mungkin diuji kalau tidak ada solusi. Itu lebih memberikan harapan. Setelah itu, faida, farauh, Mitigasi masalahnya. Mitigasi persoalannya. Tuliskan. Ini masalahnya apa? Rumah tangga? Apa saja misalnya? dia ada suami, dia ada istri, ada anak-anak. Masalah ada di mana? Kadang-kadang benangnya -kadang jadi kusut karena satu-satu tidak -satu segera diselesaikan.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 Teman-teman mintanya proyek, A ah, udah capek situ gak dapet, dapetnya di yang lain Teman-teman, itu Allah berikan sebetulnya hasil istiar anda yang sebelumnya Cuma dikasih yang lebih baik yang tidak anda pernah bayangkan masalah